ceresan benar, ceresan tercinta. Wow. Yang cowok ganteng-ganteng, yang cewek cantik-cantik. <gulauan> Terima kasih juga buat bapak kepolisian ya yang sudah mengamankan kita pada malam hari ini. Tirta Hayu Indonesiaku.